Kalau Pak Rektor dongor rapat imam <laughs> karena jadi rektor tuh kisapnya berat. Jadi dosanya itu seneng kayak keputusan, nggak siap jadi obyek keputusan. Mau <laughs> <laughs> nah, itu ya, ya bang, ya mau udah mau bang. Tapi itu bagus kata bapak. Kata bapak, kuekutuani dari Kiai. Tapi dari kiai ingetin, uang tawadu ramu mutu dari bapak. Gaya Tawaduk, saya mau tanggung jawab, <laughs> jadi bapak itu, saya dulu ya hiran, kenapa bapak itu lebih suka kancangan orang meletih dan orang Tawaduk, dulu saya itu heran. setelah saya jadi kaya itu, orang meletih itu lebih gampang syukur Bisa, Cuma Wong si Raca tak berani menikmati meletih, jadi orang meletih itu gampang syukur Lalu pada direktor jadi pegaya negeri, enak, enak jadi biasa, ngepirawana saya ngekang, <laughs> ya sudah kalau dia caranya syukur seperti itu, biarkan saja <laughs> Itu kan meletih. Moh, jadi rektor. Moh, jadi menteri. Raya enak. Udah kok terikat. Padahal misalnya di sini gelap. Ya orang yang ada di no. Tapi, cara dia syukur memang akan ngomong. Terus seperti itu. Gak enak jadi PNS. Jadi rektor. Raya enak. Jadi menteri. Raya enak. Wah, kok terikat. Enak jadi orang ini. Bukan rokokan. rokokan, Bukan ngomong. Dulu saya menganggap orang seperti itu meliti. Tapi bapak itu suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kia itu tahu. Ternyata itu bahasa syukur. Ya, ya membela diri, Emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu, ya. Sebutnya, saya bilang, wah enak bisa dibuat, ayo, jadi sawang-sawang Wong. uang. Terus pokoknya, saya sauni-uni mu sementing. Sudah itu cara dia, syukur. Saya itu belum pernah kalah debat orang, kecuali sama orang di sol. Anaknya itu minta motor, Pak Rektor, motor, motor, sepeda motor. Enggak ya, boleh, ada orang kaya. Bapaknya ke sini. Bapak anaknya komplain, "Bos, bapakku kok medhit. Nunjukno motor ora oleh padahal orang kaya." Bapaknya ke sini itu masuk akal ya. Ah, anak di pondokno tambah goblok. Mergo njokno kok no motor. Lah kok goblok, Pak? Jenenge dunya iku Gus, yuk, sing lahirno dunya kok sapi kan mana, wedhus mana Wong dunya kok mangan dunya. Motor itu kan beli bensin, nyervis. jadi orang beli mobil itu goblok darah. Jadi ya profesor dokter kalau punya mobil jorok dia ya goblok. Kiai Kiai yang punya mobil jorok dia. Juning itu nyawu sing lahir no. Dunyo, dunyo kok mangan. Pak, pak, ini kok pinter juga. Akhirnya, Pak, nggak sama nomornya ini Pak, diteropong aku sepak motor, gua goblok. Tapi kita menjadi tahu. Ternyata di balik lugunya itu Yono pinter ya meskipun dia pecah undang, adanya pecah undang itu tidak memotor, jadi dia juga nge aneh oh. <laughs> tapi ya intinya hidup itu harus mendengar jadi Bapak itu senang sampai orang meletik sampai orang tawaduk itu tidak mati, karena alasannya Bapak kalau Mami tidak gelam, kalau Takmir Mejid tidak gelam, jadi Rektor tidak gelam sepatunya mahu tahu menjawab, terus kau tidak salah karena <laughs> menurut <laughs> jadi aku tidak tawaduk, orang Indonesia jadi Bapak <laughs> Nah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya tapi sudah dihitung. Ternyata orang melite itu ya seperti, seperti ya, dia membela dirinya sampai seperti. <tuk>, membela enggak ke mau jadi menteri, jadi rektor, Gak enak hidup terikat. Ada landekan dia gelemnya enggak ada yang nawarin. <tuk, <tuk, <tuk,